Hukum Sudalun, Berita Malam Medisi hari ini, selasa 10 Juli 2018, dibacakan Ardiansyah. Angin kencang tumbangkan pohon, dan tiga tiang listrik di Benar Meriah. Jumlah penduduk miskin di Aceh Singkil terus bertambah. Bang BTPN tembung, dirampok pelaku bawa kabur Rp 145 juta Ikuti juga sajian berita menarik lainnya, yang telah dirangkum tim Newsroom Seram BFM.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 dan pohon besar tumbang di lintas provinsi Simpang Tritit Pondok Baru, tepatnya di Gampung Panji Mulia Godang, Kecamatan Bukti, Kabupaten Bener Meriah. Tumbangnya tiang listrik akibat pohon besar yang tumbang dan mengenai tiang listrik selasa siang. Kabupaten Kedaruratan BPBD Bener Meriah, Agus Ampera, mengatakan tumbangnya pohon dan beberapa tiang listrik ke badan jalan terjadi pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Dipastikan tidak ada korban jiwa dalam musibah itu. Namun akibat kejadian tersebut, akses jalan provinsi dari Pondok Baru ke Simpang Tritid atau sebaliknya sempat membuat macet. Untuk beberapa saat harus dialihkan ke jalur alternatif melalui kenawat redelong Pondok Sayur. Untuk mengatasi kemacetan, petugas membersihkan dan memotong kayu dengan sinsow, dibantu kepolisian, TNI, serta masyarakat. Bahkan empat rumah warga di dua kecamatan berbeda yakni di Kecamatan Bandar serta dua rumah di Kecamatan Permata mengalami rusak di mana seng atap keempat rumah dilaporkan rusak hingga membuat seng warga bertebaran. Sudah lun, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Aceh Singkil selama 6 tahun terhitung 2012 hingga 2017 terus bertambah. Kondisi ini terjadi anomali sebab Pemkaps setempat telah melucurkan berbagai program penanggulangan kemiskinan seperti pembangunan ratusan rumah do'afa, ribuan rehab rumah, dan program bantuan termasuk dari pemerintah pusat. Bertambahnya, penduduk miskin di Singkil terungkap dalam rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan yang dilakukan Pemkap Aceh Singkil di Aulaba Pedas tempat selasa pagi. Dari data yang disampaikan dalam rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan, jumlah penduduk miskin tahun 2012 19,4 persen, kemudian naik pada tahun 2013 20,70 persen. Sementara tahun 2014 sempat turun menjadi 20,04 persen, namun naik kembali secara signifikan pada tahun 2015 menjadi 24,84 persen. Tahun lalu 2016 naik lagi menjadi 25,09 persen, dan tahun 2017 berada di angka 26,27 persen. Sementara itu penduduk miskin terbanyak berada di Gunung Meriah yaitu 8.314 jiwa. Di susul kecamatan Singkil 3685 jiwa dan kecamatan Simpang Kanan di urutan ketiga 3129 jiwa dari total 11 kecamatan di Aceh Singkil. Penduduk Aceh Singkil sendiri saat ini sekitar 128.000 jiwa. Rapat koordinasi dilakukan dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan dengan fokus pada penguatan ekonomi lokal. Sedarlun kawasan perampok menggasak bank BTN Tembung di Jalan Medan Batang Kuis, Kecamatan Percut, Seituan Seituandil, Serdang, Selasa Pagi. Polisi menyebut pelaku merampas kotak berangkas berisikan uang 145 juta rupiah. Aksi pelaku yang berjumlah tiga orang ini tergolong nekat. Pelaku menyerbu masuk ketika operasional bank baru saja dimulai. Satpam dan kasir bank langsung ditodong pelaku dengan pistol. Selanjutnya, kotak berisi uang 145 juta digasak pelaku. Saksi mata mengaku melihat pelaku langsung kabur menggunakan mobil jenis Avanza ke arah batang kuis. Kasatreskrim Polrestabes Medan AKBP Putu Yuda Prawira belum bisa memastikan apakah senjata yang digunakan pelaku benar-benar senjata api atau hanya mainan. Timnya saat ini sedang memeriksa sidik jari di pintu dan beberapa tempat yang diduga sempat disentuh pelaku sekaligus memeriksa CCTV. Kapolsek percut setuan Kompol Fahidil Zikri mengindikasi pelaku mengenal dekat seluk belubang. Bank tersebut diketahui hanya berfungsi sebagai payment point yang tidak melayani transaksi setiap hari. Perampukan itu terjadi hanya berselang 20 menit setelah bank BTPN Tembung menerima cash box berisi Rp148 juta dari BTPN kantor cabang Medan. Darlun Bupati Simelu Erli Halsim secara resmi membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-102 di Kabupaten Simelu Tepatnya di lapangan Bola Kaki Desa Kenangan Jaya, Kecamatan Salang, Selasa Pagi Sebanyak 134 personil TNI Polri dilibatkan dalam program tersebut Ditambah dari unsur pemerintah daerah sebanyak 16 orang Bupati Simelu dalam sambutannya menyatakan bahwa pihaknya berterima kasih kepada seluruh pihak atas terlaksananya kegiatan TMMD di wilayah Kenangan Jaya yang akan membuka akses jalan masyarakat setempat hingga menembus kecamatan Simelu Barat. Adapun sasaran TMMD ke-102 tahun anggaran 2018 di kepulauan itu yakni meliputi kegiatan fisik dan non-fisik. Untuk kegiatan fisik dalam kegiatan tersebut yakni peningkatan jalan sepanjang 1.600 meter dan penerobosan jalan sepanjang 4.000 meter dengan lebar jalan 9 meter. Kemudian ditambah pembangunan 12 unit jembatan. Sedangkan untuk sasaran non-fisik diantaranya dilakukan pengobatan massal penyuluhan, dan donor darah di lokasi kegiatan. Pada kesempatan yang sama, dan Dandim Simelulet, Kolawang, dan Warto mengatakan, Kegiatan TMMD sangat membantu pemerintah daerah terutama masyarakat di lokasi kegiatan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Menasarayu, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara terpilih sebagai desa terbaik tingkat Aceh dalam pengelolaan dana desa tahun 2017 dan 2018 yang diadakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampung atau DPMG Aceh. Sedangkan juara dua diraih Desa Sukaraya, Kecamatan Cuhan Pahlawan, Aceh Barat, dan juara tiga diraih Desa Uluntano, Kecamatan Kuta Panjang, Gayuluwes. Atas prestasi Menasarayo menjadi desa terbaik pengelolaan dana desa di tingkat Aceh, maka Menasarayo berhak mendapatkan uang pembinaan Rp40 juta yang diserahkan TLT Gubernur Aceh Nova Eryansyah kepada geci setempat Tengku Menirwan di acara puncak Bulan Bakti Pemberdayaan Masyarakat dan Gampung atau BBBPMG di Kota Langsa Senin kemarin. Gesi Menasaraya, Tengku Munirwan mengatakan pada April lalu, Menasaraya terpilih menjadi juara satu tingkat Aceh Utara dalam pengelolaan dana desa, sehingga bisa mengikuti lomba serupa ke tingkat provinsi. Kemudian, tim dari provinsi berkunjung ke desa Menasaraya pada 26 Juni 2018 untuk melakukan penilaian, sehingga Menasaraya bisa meraih prestasi karena tertib dalam administrasi. Munirwan menjelaskan di Menasaraya memiliki beberapa produk unggulan masyarakat, Selain itu juga ada pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan usaha menanam padi jenis IF-8 bantuan modal pinjaman dari BUMG dengan harga yang lebih murah dibandingkan di pasaran. Bahkan petani diberikan modal pinjaman mulai dari pengelolaan tanah, pupuk, peptisida, serta bibit. Berlun pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya kembali melayangkan somasi kepada dokter Tegu Muda Putih karena tidak melaksanakan tugas sebagai dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Tegu Pekan atau RSUTP lebih dari 2 tahun sejak 16 April 2015 lalu. Ini merupakan somasi kedua. Sementara somasi pertama dilayangkan pada Desember 2017. Somasi kedua atau peringatan yang diserahkan kepada Teku Muda Putih melalui Direktur RSUTP Abdiya pada 2 Juli lalu dengan tenggang waktu hingga 3 hari atau 5 Juli harus memberikan tanggapan. Surat somasi ini merupakan peringatan sebelum dikenakan sanksi tegas dan sebelum melakukan penuntutan secara hukum. Kepala bkP SDM Abdiya Dr. Hewan Cuthas Nur mengatakan, Dalam surat somasi kedua diberikan waktu 3 hari kepada yang bersangkutan atau sampai 5 Juli untuk memberikan jawaban. Namun batas waktu 3 hari sudah terlewati tetapi tidak ada tanggapan dari yang bersangkutan. Karena itu segera diproses SK pemberhentian dari PNS. Judhasna menjelaskan proses pemecatan dari PNS dilakukan karena teku muda putih selain melakukan pelanggaran berat, Terhadap Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS juga ingkar janji. Selain segera diproses pemberhentian dari PNS, teku muda putih juga akan dituntut secara hukum. Dari Newsroom Seram Tanjung Permais, sekian berita malam, medisi Selasa 10 Juli 2018. Berita pagi, Seram BFM bisa anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat.